بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي كَلَّا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قالت الله قالت الله ان كنت تردين ولو لا نعمت ربي لكنت من المحضرين Ilah maut tena ala, w mana pun bmuazzbin. Inna hada lahul fauz alaazim. Limisli hada, fan yamal al gamalun. Muzulan am syajaratu Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. Faakobala ba'udhu mala ba'udhiyas tasya alun. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tu cuma enggak kenal sesama kita tu, cuma awal-awal berbangkit doang. Likhul limriim minhum yaum a'idin sya'nui yugnih. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur itu Kita gak akan saling kenal Gak mikirin Eh siapa kok kamu di sebelah saya Gak Gak, gak usah dilanjut Nanti jadi gak benar Udah aja gitu ya Jadi pas awal berbangkit Kita tidak saling ke kenal Dan semua dibangkitkan kata Nabi Dalam keadaan tidak berbusana Dan tidak dikhitan Kata Aisyah Aduh malu sekali hari itu Kata Nabi Ya Aisyah Bagaimana seseorang bisa merasakan malu Padahal hari itu Hari Ketika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 Sehingga kata Allah Faakobala ba'audhuum ala ba'audhiyatasa alun manusia akan bertemu lalu saling bertanya Eh kata mereka Ini kan Ali Korin lo Eh ada lohnya Ini kan Ali Korin apa artinya Eh dulu saya tu punya teman lo kata dia Ini kata dia sama sur orang yang penduduk sur surga apa temannya teman yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam seribu dinar yang satu seribu dinar beli Uh, apa? Istana yang setelah lagi seribu dinar beli istana di surga. Yang satu seribu dinar nikah di dunia yang satu lagi nikah di surga. Yang satu lagi dua ribu dinar beli kebun di dunia yang satu lagi dua ribu dinar beli di surga. Korinun teman dekat saya ketika di dunia. Yakuluhainna kaliminal musadikin. Uh, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbaki dan seterusnya sampai kalimat Qalal antum mutaliun. Berkatalah pula Ia maukah kamu meninjau temanku itu? Kata dia kepada siapa? Kayak tadi kepada malaikat. Malaikat, tolong cariin dong teman saya yang ini. Oh, ini mah tidak ada di daftar surga. Dia mah di neraka. Oh, gitu ya. Udah pergi aja ke e, jendelanya surga. Lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, Fat-tola'ah fat itu gini. Jadi, itola'ah it itu melihat itu seperti melongo gitu. Kan surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang yang rendah yang dalam. Dari surga dia ngelihat ke bawah ke neraka, fatala'a. Ayat berapa tuh? 55. Fatala'a fara'ahu fi sawail jahim. Lalu dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas menyala-nyala. Dan melihatnya tuh enggak pakai teropong segala macam. Aduh, enggak kelihatan. saya minasnya udah ini eh ada ini enggak optik enggak di sini enggak <gali>, cari di neraka enggak ada. Melihat langsung pen, penglihatan orang-orang di surga itu basirah sangat bening, jelas sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di Sawa'il Jahim. Sawa'il Jahim itu kata ulama di dasar neraka. Qala, berkatalah orang yang di surga ini, "Tallah demi Allah ing kitallaturdin, hampir saja kamu mencelakakan saya." Apa maksudnya?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 Dialognya jadi faqabala ba'dhuhum 'ala ba'dhil yataasaalun. Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama, saling sama-sama di surga. Kalau di Al-Waqi'ah, yatufu 'alaihim wildan mukhalladun bi akwaabi wa abaariqah wa ka'sin min ma'in la yusadda'una an hawa la Jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya, terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhalladun yang kekal bawa ka'sin, gelas-gelas bening dari permata dan menuangkan khamar. Jadi kita minumnya di surga itu ha? kamar Tapi kamar berkualitas tinggi Yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar kamar itu Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya Sedangkan kamar di dunia Kadang kita ada kamar yang di beberapa kafe itu Satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta Saya pas ngelihat harganya Wah 5 juta Mending saya cekradin motor nih ay. Namanya juga orang pas-pasan Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh kita lima juta lumayan bisa modal usaha. Usaha di dunia aja kamar bisa lima juta satu, satu botol di akhirat satu satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan sisinya. La yusoddaunahan hawala yunzi fun tidak akan apa mabuk orang yang meminum minuman itu minum sesukanya, lezatnya lebih lezat, tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka. Jadi kita tos eis, Gimana dulu eis, dunia Wah kenapa kamu mabuk gitu, Ternyata dia bawa dari gitu ya Gak boleh ya Nggak boleh, pak? Saking Ada sahabat yang kayak gitu Ada mau mati aja bawa kamar Bukan ke surga bawa kamar ya Mau mati aja bawa kamar Siapa dia seorang sahabat nabi Yang udah hijrah tapi gak bisa berhenti minum Cuma itu doang yang dia belum bisa hijrah Yang lain udah hijrah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 masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tu, kadang-kadang jual yang enggak enggak terlalu mahal, loh kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu, padahal dia sudah punya kafe. Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa, lumayanlah buat apa bensin, lumayanlah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil, padahal dia sudah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai Muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan pahalanya besar? Uda kok, uda tahajud, uda tambahin aja yang perintilan. wa bihamdi Subhanallah alaikum wa Subhanallahilazim itu kan perintilan kan kalimatan Khafifatan alal lisan habibatan ilalrahman takilatan filmizan Subhanallah alaikum Subhanallahilazim itu perintilan loh gampang mengucapinya tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT jadi enggak boleh bilang kan sudah tahajud kan sudah umroh kan sudah tilawah kan sudah kan sudah sama kayak orang tadi kan sudah punya toko kenapa masih jualan yang kecil kecil di depan tokonya begitu juga kita kan udah tahajud, kenapa masih mikirin subhanallah subhanallahhan la haul wa laqwaatul bilal itu adalah satu box perhiasan di dalam surga disimpannya di bawah arash bukan di bawah tempat tidur di bawah arash siapa yang mengucapkan la haul wa laqwaatul bilal Allah memberikan kanzun Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arash Allah subhanahu wa taala sehingga pas kita nanti masuk surga Insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan abdi hambaku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 Cuman sih orang kaya kalau udah masuk surga lebih tinggi nanti karena dia sedek, sedekah. Tapi kan 500 tahun lumayan ya. 500 tahun terkatung-katung di Padang Mahsyar. Coba ngapain? Coba kalau kita di Masuk penjara 500 tahun gimana tuh? Enggak nah, sehari pun gak masuk penjara kan? Karena langsung dibawa ke kuburan. Di Karena dia bersalah masa, maka dia akan dikurung dalam penjara selama 500 tahun. Coba sama aja seumur hidup kan?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 nggak pernah berani eh saya ngedoakan gitu, saya tahu semua doa nabi itu baik, tapi yang ini saya nggak berani lah. Eh. Gini, ya Allah, coba kalau kita minta, ya Allah berikan kepada saya apa yang diminta oleh Rasulullah. Jangan ngomong gitu, jangan-jangan kita nggak sanggup dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Rasulullah salah satunya doa tadi itu, sanggup ga? Ya Allah, saya susah mau doa nggak tahu mau minta apa, ya, ya kayak Rasulullah aja deh, ya Allah, gitu. Ternyata Rasulullah mintanya apa? Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Begitu kita udah amin, miskin nih. Allah, masalahnya di mana ya dari doa saya?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 Inni as'aluka ilman nafi'ah Wa kolban syakira Wa rizkan wasi'an Jangan rizkan wasi'an Tapi kolban kufur nah Ini na'uzubillah min dhalik